Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'd Yang kami hormati Ketua Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Cilacap Atau yang mewakili Direktur Mahat Ali, Imam Syafi'i, Cilacab atau yang mewakili Segenap hadirin dan hadirat Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Pada kesempatan Pagi menjelang siang Yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah SWT Sehingga kita bisa kembali mengkaji Agama Allah Taala Wabarakatuh ada yang kita harapkan. Semoga Allah Jalaluwah ada berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalaluwah ada. Amin ya Robbal Alamin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Komusimin dan komusimat yang kami hormati Isu terorisme Merupakan sebuah isu yang Bukan hanya nasional saja Tapi sudah mendunia Dan yang berbicara masalah terorisme ini Siapa saja Seakan-akan bebas untuk berbicara Baik tanpa ilmu Maupun apa Tidak pakai ilmu Dan lebih banyak yang tidak pakai ilmu Terus kenapa kita berbicara Masalah terorisme Kalau sudah banyak yang berbicara Terus mengapa Judulnya adalah Membedah akar terorisme Kenapa mesti akarnya Saya yakin banyak di antara Jemaah sekalian yang biasa Bergaul dengan Tanaman ya. Ada yang punya Pohon pisang ada semuanya insyaallah ada atau mayoritas pernah gak berusaha untuk menghilangkan pohon pisang artinya pohon pisang itu berada di tempat yang kita ingin bersih itu dari pohon pisang, pernah gak? pernah saya pernah juga mengalami hal itu kebetulan depan rumah kami itu mau ada jalan, mau dipindah ke sampingnya yang kebun dan kebun itu penuh dengan apa? Pohon pisang. Pertama, pohon pisang semuanya sudah dibabat dulu. Apanya? Batangnya. Dipikir kalau sudah dibabat, sudah apa? Sudah aman. Loh. Diuruk pakai batu, sudah. Ternyata beberapa hari kemudian muncul apa? Tunasnya. Wah ini gimana caranya? Disiram pakai minyak tanah. Mungkin mati mungkin ya Ternyata beberapa hari kemudian Tidak putus asa itu pohon pisang Tumbuh lagi Akhirnya dibilang ini harus sama akarnya Harus sama apa? Akarnya, akhirnya betul Dikeduk sama akarnya Sampai keluar semuanya Subhanallah satu minggu kemudian apa? Tumbuh lagi Ternyata apa? Ternyata belum bersih Masih tersisa apanya? Sedikit akarnya Inilah ibarat seandainya kita ingin membedah sesuatu Tapi tidak sampai akarnya dan bersih semuanya tercabut Yang kita inginkan ketika kita membahas masalah terorisme Kita bukan memotong dahannya Juga bukan untuk memotong apanya batangnya Tapi yang kita inginkan kita adalah membedah akarnya Kita cabut Sampai akar-akarnya sehingga tidak muncul lagi Karena kenyataannya Orang yang berbicara masalah terorisme di zaman kita ini Banyak yang hanya pintar untuk mencaci dan mencela Kalau hanya mencaci dan mencela semua orang apa? Bisa Tapi yang perlu untuk kita pelajari adalah Sebenarnya ideologi ini sumbernya apa? Akarnya apa? Sehingga ketika kita sudah mencabut akar ini, insya Allah pemikiran tersebut akan bisa diberangus. Mengapa seorang yang bernama Muhammad Sharif, dia tega untuk meledakkan dirinya di sebuah tempat yang mungkin orang bingung. Ya. Kalau peristiwa yang sebelum-sebelumnya mungkin orang mikir, ah itu wajar itu, meledakkan di mana, di mana, di mana. Ini meledakkan dirinya di mana? Di masjid. Di masjid pada waktu apa? Pada waktu sholat Jumat. Orang kan, subhanallah kok sampai segitunya ya. Kenapa kok milih tempatnya di mana? Di masjid bukan malam-malam jam 12 malam tapi jam 12 siang ketika orang sedang apa? salat Jumat. Dan yang lebih aneh lagi di dalam buku atau salah satu buku koleksi Muhammad Syarif ketika dicari-cari ternyata di situ ada wasiat yang ditulis di dalamnya bahwasannya dia itu ingin mati apa? syahid. Ajaib ya. Ajaib. Aneh bin ajaib. Bagaimana ngebom di masjid bisa mengantarkan kepada derajat masih apa? Syahid. Aneh gak? Tidak aneh? Aneh ya? Kok bisa ya? Makanya banyak diantara mereka yang melakukan tindak tersebut. Mereka sudah sudah membuat semacam proposal. Ya, setelah ini Begitu bom meledak Saya akan bertemu dengan bidadari-bidadari Yang cantik yang ada di surga Seakan-akan sudah apa? Sudah optimis ya. Begitu keluar, begitu makduar Mati, langsung ketemu apa? Bidadari Subhanallah. Apakah sedemikian mudahnya Bertemu dengan apa? Bidadari Makanya ya. Banyak atau tidak sedikit orang-orang yang melakukan tindak itu. Mereka itu awalnya adalah seorang preman. Ya. Artinya orang bukan orang baik-baik lah. Bukan taat beragama. Kemudian dia tobat. Tobat. Kemudian timbul semangat dalam jiwa. Dan dia ingin cepat ketemu bidadari. Jadi ingin jalan apa? Jalan pintas ketemu dengan apa? Bidadari. Jadi gak usah lama-lama ngaji, capek, sembayang, kelamaan. Ini ada nih, jalan pintas untuk ketemu dengan bidadari. Apa caranya? Ngebom. Akhirnya meledakkan dirinya sampai meninggal dunia dengan asumsi bahwasannya dia itu nanti begitu meninggal langsung ketemu dengan bidadari. Apakah kira-kira ideologi yang melatar belakangi pemikiran ini? Mungkin enggak orang melakukan sesuatu tanpa dilatar belakangi oleh sebuah ideologi tertentu? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Pasti dibalik tindak-tindak pengeboman tersebut, ada keyakinan yang mendorong mereka untuk melakukan itu semua. Dan inilah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan ini pula. Yang seyugianya diketahui. Oleh para aparat. Yang berwenang dalam hal ini. Pernah teman kami. Bertemu dengan. Uh, seorang. ya Aparat. Petinggi aparat keamanan. Dia bertanya bagaimana sejatinya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memperangus terorisme. Dia jawab, kami sudah melakukan survei ke beberapa negara di antaranya Australia, Amerika, dan beberapa negara barat yang lainnya. Untuk mengatasi apa? Terorisme. Setelah berbicara panjang lebar, kemudian teman saya bilang, loh, Pak isu terorisme, kenapa kok Panjenengan itu belajar untuk memberangusnya dan mengatasinya hanya dari negeri-negeri barat? Kenapa Panjenengan tidak mempelajari cara untuk mengatasi itu dari negara-negara yang lain? Negara-negara Islam misalnya, kayak Arab Saudi misalnya, atau Mesir, atau yang lainnya. Kenapa? Kok hanya mengambil cara dari barat? Padahal negara Arab Saudi itu adalah merupakan salah satu negara yang sangat berhasil dalam memberangus pemikiran terorisme. Ada sebuah tulisan bagus yang ditulis oleh sahabat kami, Ustadz Anas Burhanuddin, MA, yang judulnya Berdialog Dengan Teroris. Judul makalahnya apa? Berdialog Dengan Teroris, belajar dari pengalaman Arab Saudi dalam menumpas terorisme. Di dalam makalah ini dijelaskan bahwasanya Saudi ketika mengatasi tindak terorisme di negaranya mereka bukan hanya dengan melakukan tindak represif bukan hanya bersenjatakan apa pistol tidak itu mereka lakukan dan juga melakukan tindak yang lainnya apa solusi Menghadapi ideologi dengan ideologi. Menghadapi pemikiran dengan pemikiran. Sekarang saya tanya. Mungkin enggak ideologi itu dipenjarakan? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Buktinya apa? Buktinya para pelaku teroris yang dipenjara. Begitu keluar. Tobat. Tobat enggak? Tambah apa? Tambah pinter. Karena ketemu sama siapa? Sama seniornya. Kayak pencopet ya. ketemu di mana? Di penjara sama apa? Sama pencopet kelas teri ketemu di penjara dengan pencopet kelas apa? Kelas kakap. Begitu keluar. Tobat. Oh enggak tobat. Malah tambah apa? Tambah pinter. Nah. Itulah kira-kira bayangannya. Manakala sebuah ideologi itu dipaksa dipenjara. Yang panjangan penjarakan itu bukan ideologinya. Yang anda penjarakan itu adalah apanya? Fisiknya. Dan inilah yang dilakukan di Arab Saudi. Mereka menghadapi ideologi dengan ideologi. Caranya bagaimana? Mereka melakukan sebuah komite. ...mendirikan sebuah komite yang biasa diistilahkan dengan... ...Lajnatul Munasahah... ...Komite Penasehat. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah mendatangi penjara-penjara. Kemudian bertemu dengan para residivis pelaku terorisme. Kemudian ketika mereka bertemu dengan mereka... ...dengan para pelaku tersebut... Para ulama tersebut mengajak mereka untuk berdialog dan berdiskusi. Sampai mereka itu para pelakunya puas. Bahwasannya ideologi yang selama ini dianud adalah ideologi yang keliru. Dan itu tentunya butuh waktu. Dan butuh orang yang menguasai tentang permasalahan yang dijadikan sebagai syubhat oleh para pelaku tersebut. Masuk ke penjara-penjara. Dan bukan hanya itu. Mereka yang ada di penjara tersebut. Yaitu para residivis tadi. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa. Beda dengan penjara apa? Beda dengan penjara guan tanamu. Beda dengan penjara guan tanamu. Yang mana para penjahat yang ada di dalamnya disiksa habis-habisan. Makannya juga kurang dan seterusnya. Bahkan tidak diperbolehkan untuk memakai busana. Dan sekian banyak tindak-tindak kejahatan yang lainnya. Nah di Saudi ini, Selain diajak untuk, untuk berdiskusi, Mereka juga disediakan fasilitas lengkap. Makanannya bergizi, Kemudian untuk olahraganya, Fasilitas olahraganya ada. Bahkan juga, Di antara yang mereka lakukan, Yang namanya akses keluarga, Itu bebas dibuka. Jadi kalau misalnya ada, yang sudah nikah, pelaku pengembangan sudah nikah diberikan kesempatan sesekali untuk bertemu dengan apa? dengan keluarganya dan diberi ruang untuk bermesraan dengan keluarganya dan bukan hanya itu subhanallah ketika mereka sudah dinilai layak untuk keluar artinya pemikirannya sudah bersih dari virus-virus terorisme mereka dipersiapkan untuk keluar dan begitu keluar dibangunkan rumah Dibangun apa? Rumah. Enak ya. Kalau kayak gitu jadi teroris saja gitu ya. Oh jangan. Nah. Bukan hanya dibangunkan rumah. Seandainya mereka belum nikah, masih bujangan, dicarikan apa? Istri. Dicarikan istri kemudian dinikahkan. Pendek kata mereka ketika di penjara itu selain dibahas atau diberangus pemikirannya. ...mereka juga berusaha untuk diberikan keterampilan-keterampilan bekerja. Dan ini pintar caranya. Jadi begitu keluar dari penjara, mereka sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Kemudian sudah berkeluarga, punya rumah. Sehingga tidak timbul pemikiran-pemikiran negatif yang akan muncul lagi seputar terorisme. Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Ada program yang sangat bagus yang digulirkan oleh pemerintah kita namanya deradikalisasi. Deradikalisasi yaitu ingin kegiatan atau tindak radikal itu diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Dan ini bagus. Perlu kita apresiasi. Cuman sayangnya. Yang jadi target utama deradikalisasi tersebut Program deradikalisasi tersebut adalah Orang-orang yang belum teracuni virus terorisme Itu target utamanya Saya pernah baca di sebuah berita Ketika salah seorang pembesar negeri ini ditanya Sebenarnya target yang dibidik oleh Program deredikalisasi itu siapa Yaitu orang-orang yang belum terkena Virus-virus kotor tersebut Nah terus orang yang sudah terkena Wah kalau itu susah Kalau itu apa Susah karena sudah mengakar Nah ini namanya kalah sebelum apa Kalah sebelum berperang Memang susah Kenapa Karena yang diterjunkan adalah orang-orang yang tidak apa Yang tidak berkompeten Dalam hal itu jadi jangan dipikir orang-orang yang melakukan tindak seperti itu. Mereka gak punya argumen. Antum tahu. Ketika Muhammad Syarif meledakkan bom tersebut. Di tengah gelombang orang yang mengutuk perbuatan itu. Ternyata ada segelintir orang yang berusaha membenarkan. Bahkan membuat pernyataan yang menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Muhammad Syarif adalah bom syahid. Apa yang dilakukan adalah apa? Bom syahid. Ketika saya baca itu tahu nggak berapa halaman? Sekitar tujuh halaman pernyataan dan tulisannya kecil-kecil. Berarti kalau diperbesar berapa? Bisa sampai sepuluh halaman. Isinya apa? Isinya dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang tidak punya bekal. Tidak punya benteng. Oh iya iya pancen bener. <laughs> Dalile jebule Quran. Kalau apa? Kalau hadis. Itu kalau orang tidak punya bekal. Ya. Makanya. Kalau memang pemerintah kita. Ingin. Untuk mengikuti jejak Saudi. Dan subhanallah Saudi itu. Ketika menggunakan program ini. Sangat berhasil. Walaupun ada yang gagal, tapi tidak banyak, lebih banyak berhasilnya. Kalaupun pemerintah kita ingin untuk melakukan hal tersebut, maka mereka perlu memilih orang-orang yang betul-betul berkompeten dalam hal ini. Karena para pelaku tersebut mereka memiliki syubhat, memiliki kerancuan dalam berfikir, kerancuan dalam memahami agama, Sehingga mereka menggunakan ayat-ayat yang seharusnya diterapkan untuk orang-orang musyrik. Mereka terapkan ayat-ayat tersebut untuk orang-orang islam. Atau mereka memakai perkataan para ulama kemudian diletakkan bukan pada tempatnya yang benar. Dan ini yang harus dicermati. Apa ideologi yang melatar belagangi tindak terorisme tersebut? Inilah akar yang akan kita bedah pada kajian kali ini Ideologi tersebut adalah ideologi asal fonis kafir Ideologi apa? Asal fonis kafir Fonis kafir Atau dalam bahasa Arabnya apa? Takfir Apa bahasa Arabnya? Takfir Nanti kita akan sering menggunakan Uh, sering menggunakan istilah ini maka tolong dipahami takfir itu adalah fonis apa? kafir sebelum kita membahas lebih panjang tentang ideologi asal fonis kafir saya ingin bertanya terlebih dahulu bolehkah kita menjatuhkan fonis kafir terhadap orang lain? boleh? tidak? tidak atau boleh? Boleh atau tidak? Kalau orangnya kafir gimana? Kalau orangnya kafir boleh gak kita jatuh if one is kafir? Loh gimana sih? Katanya tidak tadi. <tik> Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Kok berubah? <tik> <tik> nah, berarti yang kita kritisi di sini bukan vonis kafir, tapi yang kita kritisi adalah apa? asal vonis kafir. Makanya tadi yang saya katakan sebagai dalang dari terorisme itu bukan vonis kafir, bukan takfir, tapi yang menjadi dalang itu adalah vonis kafir yang serampangan. Alias asal Fonis kafir Jadi kalau misalnya Menjatuhkan fonis kafir Kalau sesuai dengan Aturannya, normanya jelas Itu tidak apa-apa Loh orang kafir masa tidak dikatakan apa? Kafir Nanti akan terjerumus kita Dalam virus sinkretisme agama Yang diusung oleh Sebagian orang-orang di zaman ini Yang mengatakan Didinya sebagai jil jalingan Islam Liberal Yang mereka wislah Tabian pada Sehingga penting apik ya, Agama apa saja Semuanya kan sama-sama Untuk menuju satu Tuhan Cuma beda apa? Beda jalan Kayak orang mau ke Mais Bisa lewat Mana? Saya enggak tahu di daerah Mais Bisa lewat eh, Terminal Bisa lewat mana? Dapat mana? <laughs> eh Semuanya lewat kanan, lewat kiri Lewat depan, lewat utar, lewat selatan Tujuannya apa? Sama ke mai. Jadi kalau cuma beda jalan tidak apa-apa Tidak usah terlalu dipermasalahkan Ini sebagian orang jil mengatakan seperti itu Jadi agama itu ada Agama Yahudi, Nasrani, Islam, Koghucu, Buddha, Hindu Semuanya tujuannya sama kepada Tuhan Jadi tidak usah ributlah Tidak usah kita itu mengucapkan kafir kepada yang lain Nah ini bahaya juga ideologi seperti ini Kalau ideologi seperti ini dikembangkan Apa arti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna dina Inna allahil Islam Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah apa? Islam Jadi yang kita inginkan Yang akan kita cermati pada kesempatan kali ini Bukan Fonis kafir tapi yang akan kita kritisi pada kesempatan kali ini adalah ideologi asal fonis kafir atau fonis kafir yang serampangan. Asal fonis kafir. Ini sudah ada akarnya dari dulu atau belum? Sudah ada akarnya belum? Kira-kira para teroris tersebut punya nenek moyang atau tidak? Punya. Siapa? Bahnya siapa? Siapa? Lagi bahaya sopoh. Bahnya para teoris itu siapa? Siapa? Di sebuah uh, buku tentang sekte-sekte uh, yang ditulis oleh Asharistani dalam bukunya Al Milal Wan Nihal ada seorang yang bernama Imran bin Hittan. Imran bin Hittan. Siapa itu? Hmm? Ini ulama. Sebentar. Belum salah saya. Jangan keluar dulu. Imran bin Hittan ini ulama. Tapi ulama-nya khawarij. Ulama-nya sekte Khawarij. Khawarij ini sekte yang suka mengkafirkan orang lain dan mengkafirkannya sembarangan. Imran bin Hittan ini adalah ulamanya nya sekte Khawarij. Pada suatu hari, Imran bin Hittan ini bersyair. Bersyair memuji Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Ibnu Muljam adalah Pembunuh salah satu orang yang dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk surga. Pembunuh siapa? Ali. Ali bin Abi Talib. Ibn Muljam, ini pembunuhnya siapa? Ali bin Abi Talib. Dipuji oleh siapa? Imran, Imran bin Hittan. Apa kata Imran bin Hittan? Ya darbatan min muni ma arada biha. Alangkah mulianya. Sabetan pedang orang yang bertakwa tersebut. Alangkah mulianya. Sabetan pedang orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud? Ibn Muljam. Dikatakan... Alangkah mulia sabetan pedangnya Ibnu Muljam. Ma illa li yablug min Ibnu Muljam tidak memiliki tujuan ketika membunuh Ali melainkan untuk menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Membunuh Ali untuk mencari apa? Ridho Allah. Ngebom di masjid untuk mencari kerajaan syahid. Mirip gak? Mimper gak? Mirip. Ya. Makanya saya katakan punya nenek moyang. Kemudian apa kata dia? Ini kata Imran bin Hittan Setiap aku teringat dirinya, teringat siapa tadi? Ibn Muljam, aku selalu berharap bahawa dialah orang yang paling berat timbangan amal kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imran bin Hitton setiap ingat Ibn Muljam, pembunuhnya Adi bin Abi Talib, selalu dia berharap ini loh orang yang paling berat timbangan amal kebaikannya di sisi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerikan ya. Mengerikan. Itulah bahayanya ideologi ketika sudah menguasai seseorang. Bagaimana caranya? Supaya orang yang sudah terasuki ideologi asal ponis kafir tersebut. Bisa kita cabut sampai akar-akarnya. Sebagian orang mengira bahwasannya ideologi hanyalah ideologi. Dan tidak akan membuahkan praktik nyata. Keliru. Dulu ketika di Saudi. Saudi juga salah satu negara yang menjadi korban terorisme banyak korbannya ada mulai dari tahun 2003 sampai sesudahnya ratusan orang jadi korban pengeboman di Saudi ya, ratusan orang jadi korban pengeboman di Saudi padahal yang perlu kita cermati di sini ada sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan menulis di koran Bahwasannya sumber terorisme itu adalah di mana? Di Saudi. Karena sumber terorisme adalah ideologi wahabisme. Ideologi apa? Wahabisme. Makanya tidak heran ketika uh, Muhammad Syarif ngebom. Sebelum aparat yang berwenang mengeluarkan hasil investigasi mereka. Sudah ada tokoh nasional yang... Pelakunya adalah apa Wahabi. Padahal belum selesai apa investigasi. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya pelakunya Wahabi, kenapa kok negara Wahabi jadi apa? Jadi korban. Kalau pelakunya Wahabi, kenapa kok negara Wahabi jadi apa? Jadi korban. Ini kan gak masuk akal. Berarti kita harus cari terus. Siapa sebenarnya atau ideologi apa sebenarnya yang melatar belakangi pemikiran ini? Dan ini yang harus kita pelajari. Di Arab Saudi sendiri, yang namanya benih seperti ini, sudah diingatkan oleh para ulama di sana. Hati-hati dengan pemikiran takfir yang serampangan. Asal polis kafir, hati-hati. Cuman tidak sedikit diantara para tokoh di sana yang membiarkan diri. Ya. Ideologi tersebut berkembang sampai akhirnya berbuah bom di mana-mana baru mereka terperangah dan tersadar. Oh ternyata ideologi ini bukan hanya sekedar ideologi yang ada di otak. Ternyata ideologi ini kalau dibiarkan dia akan membuahkan bom yang ada di mana-mana. Dan sekarang di Indonesia kita sudah merasakan getahnya. Bagaimana manakala ideologi itu dibiarkan. Dan buku-buku yang menyebarkan ideologi ini dibiarkan di mana-mana, maka sekarang kita merasakan getahnya yang sangat pahit. Jadi seandainya pihak yang berwenang serius untuk memberangus terorisme ini tidak cukup hanya dengan tindak kekerasan saja, tapi perlu buku-buku yang mengajarkan hal tersebut perlu juga untuk diapa? Untuk dibatasi. Pernah suatu ketika saya ngobrol dengan salah seorang aparat keamanan. Saya bilang saya bawa sebuah majalah, ya. sebuah majalah yang di situ di belakangnya terdapat uh, apa promosi buku buku yang dikarang oleh trio trio apa trio bombali. Ya. Jadi sebelum mereka dieksekusi mereka menulis apa? Menulis buku. Menulis buku. Masing-masing membela Apa yang mereka kerjakan Saya bilang sama aparat keamanan Kalau andai itu serius Kenapa buku-buku seperti ini Bebas untuk disebar Di Indonesia Kalau misalnya serius Buku-buku ini juga harus diseriusi Jangan dibiarkan saja Dan ini yang harusnya Kalau kita memang benar ingin memberangus Teroris dari akar-akarnya Kita perlu cabut itu semua pemikiran Jangan cuma kita bisa mencaci, mencela, melakukan tindak kekerasan tanpa kita benahi software mereka. Nah sekarang ideologi asal konis kabir. Bagaimana kita membedah akar ini atau membedah ideologi ini dari akarnya. Ada di makalah di depan antum semua. Minimal ada tiga hal pokok. Yang perlu kita tanyakan kepada para penganut ideologi tersebut. Yang pertama adalah apa? Kufurkah perbuatan, perkataan, dan keyakinan orang yang akan dijatuhi ponis kafir. Ini poin yang pertama. Jadi ketika berhadapan dengan para teroris tersebut, kita perlu tanyakan, Anda melakukan ini dengan alasan apa? Anda ngebom polisi, atau ngebom kantor polisi dengan alasan apa? Mereka akan mengatakan, Karena polisinya apa? Kafir Karena polisinya apa? Kafir Mereka sangat mudah untuk menjatuhkan kondisi kafir Bahkan saya baca di internet Ada salah seorang tokoh yang jelas-jelas mengatakan bahwasannya SBY itu apa? Kafir Jelas sekali di situ. Tanpa tedeng aling-aling SBY apa? Kafir Sekarang kalau ditanya apa alasannya SBY atau pemerintah kafir Dan bukan hanya presidennya mereka meyakini setiap orang yang masuk dalam sistem berarti apa? Kafir. Ini ada PNS nggak di sini? Hati-hati nah, PNS -nya. PNS ini bisa jadi target mereka. Jadi mereka punya buku, punya buku, entah sudah dipublikasikan atau tidak. Saya pernah baca judulnya. Judulnya apa? Mereka harus dibunuh. Judulnya apa? Mereka harus di Ibunu, isinya apa? Isinya daftar target operasi mereka. Gak tau ini yang tadi PNS masuk dalam target itu nggak itu? Semoga nggak masuk gitu. Jadi mereka sudah, pokoknya asal di sini ya. Ketika mereka meledakkan atau mengebom pos polisi atau kantor polisi, kita tanya alasannya apa? Alasannya polisi kafir. Kenapa kafir? Karena mereka melakukan perbuatan kufur. Alasannya karena mereka melakukan perbuatan apa? Kufur. Apa perbuatannya? Berhukum dengan selain hukum Allah. Ini alasan utamanya. Indonesia undang-undangnya syariat Islam atau bukan? Bukan. Undang-undangnya UUD 45. Pancasila ideologinya adalah Pancasila. Mereka akan mengatakan ini bukan syariat Islam. Berarti perbuatan pemerintah menjadikan ideologi ini sebagai dasar negara adalah perbuatan kufur. Bagaimana kita membantahnya? Kita tanya, dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat berapa? 44. Bunyinya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Wah, jeneng bener, Ustaz. Ah, gimana nih? Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kita punya dalil, enggak percaya, buka Al-Quran. Mungkin, ah apa iya anak Al-Quran? enggak percaya, buka surat al maidah apa pun pas betul, dibuka. Oh iya iya, pancen kafir ya. Berarti nyongnya kawin, biar kafir ya. <laughs> Kalau orang yang tidak tahu, tidak mendalami ajaran Islam, dia akan terjerumus. Dan inilah pentingnya mengkaji Islam, membaca dalil, tidak sepotong-sepotong. Kita katakan betul. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, tapi jangan lupa. Surat Al-Ma'idah ayat berikutnya, ayat 45. Kalau tadi ayat berapa? 44. Berikutnya ayat berapa? 45. Ayat 45 bunyinya apa? Wa yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu dzalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Kalau tadi kafir, ini apa? Zalim. Ada lagi Ustaz? Ada lagi. Ayat berikutnya Al-Maidah ayat 47. Al-Maidah ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun". Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang yang fasik. Berarti ada berapa hukum di sini? Ada Tiga. Loh kenapa jenengan itu generalisir hukum tersebut kepada semua orang yang berhukum dengan syarikat hukum Allah? Sedangkan Allah saja dalam Al Quran membeda-bedakan, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang apa? Ada yang zalim. Jadi tidak setiap tindak berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah perbuatan kufur ada perbuatan yang kufur ada perbuatan yang fasik dan ada perbuatan yang apa? yang zamin mana yang balim, mana yang fasik, mana yang kufur ini pembahasannya panjang sekali ya. para ulama menjelaskan di sini saya uh, kumpulkan ada sekitar delapan nah, ada sekitar delapan atau lebih Tindak berhukum dengan selain hukum Allah yang dikategorikan kufur. Adapun selain itu adalah perbuatan yang fasik atau perbuatan yang zalim. Ya. Jadi tidak sembarangan ketika kita menggunakan ayat ini. Banyak orang menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan pemerintah. Sebenarnya dia sendiri kalau mau konsekuen dia juga kafir. Buktinya dia juga kadang-kadang tidak menerapkan hukum apa? Hukum Allah. Dia masih kadang-kadang ya sama. Sholatnya juga masih apa? Masih bolong-bolong. Kemudian dia juga masih suka berbuat apa? Masih ya. Ah, mengkecam, mengkecam, mengkecam, mengkecam. Ketika demo ada cewek cakep dilihat melotot terus. Itu bukan berhukum dengan hukum Allah anda itu. Yeah. Jadi kalau misalnya konsekuen, hukum itu akan mengenai diri sendiri. Ibarat menepuk air di dulang apa? Memercik ke muka sendiri. Ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan ayat Allah. Ha. Ada peletakannya sendiri. Kapan seorang berhukum dengan selain Allah dijatuhi ponis kafir? Kapan seorang berhukum dengan selain Allah dijatuhi ponis walim? Kapan seorang melakukan atau berhukum dengan selain Allah dijatuhi dengan ponis falsi? Itu ada aturannya masing-masing. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kami untuk uh, mewujudkan tulisan yang yang saya bilang tadi delapan hukum dan yang lainnya itu dalam bahasa Indonesia. Kebetulan uh, masih kami tulis dalam bahasa Arab dan belum sempat untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Uh, kami untuk bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia Sehingga bisa dikonsumsi oleh uh, semakin banyak orang Jadi ini adalah pertanyaan besar yang pertama Pertanyaan besar yang pertama adalah Apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dijatuhi voniskat Itu betul-betul perbuatan kufur atau tidak? Karena tidak setiap maksiat itu perbuatan apa? Kufur Orang berzina. Kafir tidak? Orang berzina kafir tidak? Kafir tidak? Seratus kali berzinanya? Seratus kali berzinanya? Anda? Kafir tidak? Tidak setiap perbuatan maksiat walaupun itu dosa besar dianggap perbuatan ka? kafir kecuali seandainya orang tersebut menghalalkan perbuatan dosa itu. Jadi selama orang berzina dan dia meyakini bahwasanya perbuatan zina itu haram, maka dia itu masih dianggap sebagai ya. apa? Muslim. Tapi berdosa enggak? Ya jelas berdosa. Bukan kemudian wah enak kalau kayak gitu enggak kafir ya. Bukan. Tapi yang kita inginkan adalah tidak setiap orang yang melakukan perbuatan dosa di itu difonis kafir karena bisa jadi perbuatan dosa yang dilakukan itu belum masuk ke dalam kategori perbuatan kufur. Jadi perbuatan zina, minum-minuman keras, makanya pernah ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bolak-balik dia itu dihukum oleh Nabi gara-gara dia itu minum. Gara-gara teler. Jadi dicambuk oleh Nabi SAW gara-gara teler. Kemudian dilepas lagi. Besoknya datang lagi. Apa? Teler lagi. Dicambuk lagi sama Nabi. Akhirnya kan para sahabat kan bosan. Masa setiap hari yang kelihatan si Anu-Anu saja. Akhirnya ada di antara mereka. Yang berkata. La'anahu Allah. Semoga Allah melaknat pria ini. Alangkah seringnya pria ini didatangkan di hadapan Nabi saw dalam keadaan teler. Apa kata Nabi saw, "Lah talanhu"? Jangan engkau laknat pria ini. Fatinhu yuhibbu Allah wa rasulah. Karena pria ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. SAW. Kok bisa ya? Orang teler kok cinta apa? Allah dan Rasul? Menurut Panjenengan ini masuk akal gak? Ada orang teler tapi cinta Allah dan Rasul. Mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin. Kenapa mungkin? Ah Yang ngatakan mungkin tadi siapa ini? Kenapa mungkin? Hah? Ya benar. Rasul yang mengatakan ya benar. Tapi kok bisa? Kita secara rasio apa mungkin ya? Orang berbuat masyarakat tapi dia cinta sama Allah dan Rasul. Ya mungkin gak? Sekarang ya para nunsew, para WTS ya, para WTS para PSK pekerja seks komersil apakah ada di antara mereka yang ketika selesai melakukan profesinya itu, dia itu sedih nangis, menyesal ada enggak? ada enggak? <lum> iya <fights> <tik> <tik> enggak, mesti antung jawab iya, kalau antum sudah pernah bukan berhati seperti itu, ya jadi enggak mesti orang yang menjawab ada itu pernah tahu tu, tidak mesti. Tapi mungkin enggak orang yang melakukan masyad itu dia menyesal, nangis. Mungkin enggak? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan masih adanya rasa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pria tadi yang bolak balik dicambuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang tadi dia itu masih ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya kenapa? buktinya apa? buktinya dia masih mau datang dan dihukum oleh Nabi SAW dan dia datang dihukum oleh Nabi, dia rela menerima hukuman itu kenapa? karena dia ingin nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa jadi sebenarnya ketika dia melakukan maksiat itu, dia melakukannya dalam keadaan hati yang sedih cuma dia selalu kalah dengan syahwat dan setan yang ada dalam dirinya jadi kembali lagi kepada para pelaku zina tersebut apakah mereka ketika setelah melakukan perbuatan zina itu dia menyesal kemudian dia bertaubat tapi kemudian terjerumus lagi menyesal lagi, taubat lagi, terjerumus lagi apakah bisa kita jatuh upon discover kalau dia itu masih ada rasa keimanan kepada Allah Jalla wa'ala kecuali seandainya pelaku zina tersebut meyakini bahawasanya perbuatan zina tersebut hukumnya adalah apa? halal baru saat itu dia berhak untuk dijatuhi ponis apa? kafir jadi ada dua orang yang satu berzina dalam keadaan si A berzina dan dia meyakini bahawasanya zina itu haram si B tidak berzina. Tapi meyakini zina itu halal. Mana yang kafir? Si B. Si A tidak apa? Kafir. Tapi berdosa. Ya, Tetap berdosa. Maka tadi dipesankan sama ketua. Atau yang mewakili ketua mu'i tadi. Jangan sampai. Nanti sampai keluar. Pemahamannya berbeda. Nanti wah ngaji enak ngaji di maiz itu. <laughs> zina tidak apa-apa. Zina tidak apa-apa. Bukan zina, tidak apa apa zina itu perbuatan dosa besar yang kita perbincangkan adalah apakah itu kabir atau ti? tidak? Ya, mohon ini ya jangan sampai nanti salah tangkap Ini bahaya ini. Ya, ini yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apakah perbuatan, perkataan serta keyakinan yang dianut dan dilakukan itu kufur atau bukan? Ini yang pertama yang kedua pertanyaan besar yang kedua yang perlu kita hadapkan dengan orang-orang yang terjangkiti fonis atau ideologi asal fonis kafir adalah sudah pantaskah orang tersebut dijatuhi fonis kafir ketika ada orang melakukan perbuatan kufur apakah serta merta orang tersebut pantas untuk diponis kafir Ini pertanyaannya Misal, kita melihat ada orang memakai jimat Ada orang memakai apa? Jimat Apakah boleh Serta merta kita langsung memfonis Orang tersebut kafir dan musyrik? Boleh gak? Sekarang saya tanya dulu Memakai jimat perbuatan kufur Dan perbuatan syirik atau bukan? Tidak ada perbedaan Pendapat antara para ulama? Tidak ada ya Perbuatan memakai jimat itu perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Kita sepakat. Tapi apakah setiap orang yang melakukan perbuatan kufur tersebut pantas dan berhak untuk dijatuhi vonis kafir dan musyrik? Ia atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak setiap pelaku perbuatan kufur. Orang yang mengucapkan ucapan kufur. Atau orang yang meyakini keyakinan kufur atau syirik. Tidak mesti dia itu langsung pantas dan berhak untuk dijatuhi ponis kafir. Kenapa? Belum tahu apa? Mungkin dia masih sholat. Yeah. Kalau orang sholat tapi... Di rumahnya ada Wisnu, Buddha. Kemudian nyembah-nyembah bagaimana? Tadi yang betul dikatakan tadi apa? Karena bisa jadi orang tersebut. Belum tak tahu bahwasannya itu perbuatan apa? Syirik atau perbuatan kufur. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya kejadian pada zaman Nabi SAW. Dalam sebuah hadis sahih. Di mana Muadz bin Jabal? Siapa Muadz bin Jabal? Salah seorang Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutus oleh Nabi Sallam untuk berdakwah di negeri Syam. Syam itu sekarang di mana? Syam itu sekarang mencakup Palestin, Yordania, Syria, Lebanon. Itu daerah Syam sekarang ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke mana? Ke Syam. Untuk apa? Untuk berdakwah. Begitu pulang apa yang dilakukan oleh Mu'ad? Kata Nabi sallallahu kata salah seorang perawi yaitu Abdullah bin Abi Aufa, Lama kadima Mu'adun min asy-Syami" saja dalil nabi sallallahu alaihi wasallam manakala Mu'ad pulang dari negeri syam setelah berdakwah begitu sampai di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dilakukan oleh Mu'ad. beliau sujud kepada nabi sallallahu alaihi wasallam apa sujud boleh enggak sujud kepada selain allah boleh tidak perbuatan syirik atau bukan? Syirik, bukan hanya syirik, tapi syirik akbar. Syirik besar. Ya. Mu'ad pulang-pulang dai, malah datang-datang apa? Sujud kepada Nabi SAW. Mu'ad melakukan perbuatan syirik. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kafir yang tanya Gitu? Enggak. Nabi SAW pertama kali bertanya. Ma hadha ya Mu'az, Apa yang engkau lakukan ini wahai Mu'az. Nabi tanya apa ini? Apa yang kamu lakukan? Ya sujud Nabi. Apa maksudnya pertanyaan Nabi SAW? Apa tujuan kamu wahai Mu'az? Ini pelajaran. Pelajaran dalam menyikapi suatu permasalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat perilaku yang jelas-jelas salah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya kepada orang tersebut. Jadi menjatuhkan fonis itu tidak semudah yang dibayangkan. Tahu ada isu, ada apa langsung. Oh, itu ahlul bid'ah. Oh, itu musyrik. Tidak semudah itu ayun ikhwah. Harus ditanya dulu punya argumen atau tidak? Apa tujuan kamu melakukan ini? Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu melihat muad, jelas-jelas melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan syirik, tidak langsung difonis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kenyataan sebagian orang di zaman ini, yang perbuatannya perbuatan syirik juga bukan, perbuatan bid'ah juga bukan? begitu ada isu langsung oh ini ahlul bid'ah oh ini musyrik tidak semudah itu ayat ikhwah lihat bagaimana nabi saw Praktiknya dalam kesehariannya begitu orang melakukan perbuatan yang jelas-jelas salah masih diajak berdialog oleh nabi saw nabi bertanya apa pertanyaannya maha daya muad kenapa engkau lakukan perbuatan ini wahimuan apa kata nabi kata muad ya rasulullah Ataitu Syam fa yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim wa hiya Ketika saya datang ke negeri Syam saya menemukan orang-orang Nasrani mereka itu sujud kepada para pendeta mereka Jadi Muad melihat orang-orang Nasrani menghormati pendetanya dengan begitu apa dengan begitu luar biasa sampai kalau pendetanya datang atau orang-orang Nasani datang ke pendeta, mereka langsung apa? Sujud. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, Bahwa ditu fi nafsi annaf'ana dhalika bika, Maka saya pun terdetik di dalam hatiku, begitu saya pulang, saya akan lakukan itu kepada engkau wahai Rasul. Kenapa? Seandainya para pendeta pembesar agama Nasrani saja disujudi. Mestinya orang yang lebih mulia dibandingkan para pendeta itu, yaitu siapa? Rasul, s.a.w. lebih apa? Lebih pantas dan lebih berhak untuk disujudi. Itu argumennya siapa? Mu'ad. Tapi argumennya Mu'ad ini keliru maka oleh nabi sallallahu alaihi wasallam fala taf'alu nabi sallallahu wasallam langsung berkata jangan engkau ulangi perbuatan tersebut wahai muaz fa inni law kuntu amiran ahadan an yasuda li ghayrillah la amartul mar'ata an tasuda li zaujiha Seandainya saya memperbolehkan sujud kepada selain Allah, nisa yang aku perintahkan untuk sujud adalah wanita, sujud kepada siapa? Suaminya. Tapi itu tetap enggak boleh. Jadi dalam hadis ini, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memvonis kafir Muaz? Hah? Tidak. Maka nanti para dai ya, atau para ustaz atau para jamaah pengajian. Dia sudah belajar di sini. ya, Atau belajar di pengajian. Minta-minta kepada kuburan. Minta-minta kepada para wali yang sudah meninggal. Itu perbuatan syirik. Nanti jangan kemudian pulang-pulang datang ke kuburannya siapa. Eh, hey, musyrik, musyrik, musyrik, musyrik. Hmm. Jangan seperti itu. Jadi bukan nanti, bukan ayyuhal muslimun. Nanti gimana maksudnya? Ayyuhal musyrikun. <laughs> Jadi hati-hati, ya. tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kafir, dia itu lantas berhak untuk dijatuhi. Fonis kafir. Dan ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Dan itu bisa dibaca ya, di dalam beberapa buku yang membahas masalah ini. Di antaranya adalah buku, yang berjudul Penjatuhan Fonis Kafir dan Aturannya. Penjatuhan Fonis Kafir dan Aturannya yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi. Ya, itu bisa dibaca di situ bahwasanya untuk menjatuhkan fonis kafir ada syarat-syaratnya. Pertama dia itu harus balik. Harus apa? Harus balik. dan harus berakal. Kadang-kadang ada orang membuang mushaf di comberan. Membuang mushaf di comberan. Itu perbuatan kufur atau bukan? Perbuatan kufur. Apakah serta-merta setiap orang yang membuang mushaf di comberan langsung dijatuhi ponis kafir? Ketika kita teliti, oh ini baru keluar dari rumah sakit apa? Jiwa. Jiwa. Berarti tidak terpenuhi syaratnya. Mungkin orang tidak berakal masa mau dijatuhi ponis kafir. Ya. Mungkin dia aslang dia tidak berpikir. Ya. Ini yang pertama Kemudian yang kedua Dia melakukan perbuatan kufur tersebut Atas dasar keinginan dia Bukan karena pak, paksaan ya. Ini yang kedua Kemudian yang ketiga Harus sampai hujah Kepada dia Maksudnya dalil sampai kepada dia Dan dia paham betul bahwasanya perbuatan itu adalah Perbuatan kufur dan perbuatan syirik Karena banyak Sebagaimana yang saya katakan tadi Ya banyak orang yang tidak tahu bahwasanya memakai jimat itulah perbuatan apa? Syirik. Mereka meyakini bahwasanya itu adalah sekedar ikhtiar. Bahkan sampai detik ini masih banyak orang yang pergi ke dukun alasannya apa? Ikhtiar. Ya apa enggak? Iya. Loh masa ikhtiar tidak boleh? Kita kan hanya memanfaatkan indera keenam yang dimiliki oleh dukun tersebut. Itu kan kelebihan dari Allah. Masa kelebihan dari Allah tidak boleh dimanfaatkan? Ini namanya orang punya syub Syub Syubhat Syubhat itu adalah kerancungan dalam memahami agama kerancuan berpikir Nah tugasnya Dai Itu menjelaskan itu Bahawa itu ikhtiar Yang dilarang di dalam Islam Orang pakai jimat juga seperti itu Ini kan jimatnya islami Jimatnya apa? Islami Buktinya apa? Ketika dibuka apa? Tulisannya Arab Arab tapi Arab rapati genah. Arab pati genah gitu. Loh. Jadi Arabnya huruf ba, kemudian jim dibalik, kemudian ada nun nune kebalik ya. Kemudian ada huruf apa lagi? Enggak jelas, alif alif alif alif alif alif banyak. Ini ada bismillahnya Ustaz. Ya ada bismillahnya, tapi di situ ada gambar kala cengking, ada gambar bintang, ada gambar apa. Ini islami Ustaz, jimat islami subhanallah. Ada jimat apa? Islam. Ini orang tidak paham. Dia fikir setiap yang tulisan Arab itu berarti apa? Berarti baik. Ya. Dia fikir bahwasannya setiap yang bertulisan Arab itu boleh. Dia pikir setiap yang ada tulisannya Al-Quran itu boleh dan halal untuk digunakan. Padahal dia tidak tahu. Sejatinya itu adalah perbuatan-perbuatan syirik pula. cuman yang dibungkus dengan bungkus-bungkus Arab seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan poin yang kedua. Poin yang kedua yang perlu kita tanyakan kepada orang yang menganut ideologi tersebut adalah apa? Apakah Orang yang melakukan perbuatan kufur itu Memang sudah pantas Dan berhak untuk dijatuhi ponis kafir Atau belum? Ini pertanyaan yang keberapa? Yang kedua Yang ketiga Kalau memang dia sudah dijatuhi ponis kafir Apakah otomatis Halal darahnya? Ini pertanyaan ketiga jadi pertanyaan pertama, perbuatannya kafir atau tidak? Oh iya, perbuatan kafir. Pertanyaan kedua, orang ini sudah pantas dijatuhi vonis kafir atau belum? Sudah, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, semuanya. Oh, sudah. Pertanyaan ketiga, apakah setiap orang kafir itu halal darahnya? Apakah setiap orang kafir itu halal darahnya? Halal darahnya? Tidak. Bukan minum darah ya maksud saya. Maksudnya apakah nyawanya itu halal? Boleh dibunuh? Kita ketemu dengan orang non-muslim. Begitu ketemu langsung ngambil apa? Dor. Ha. Ngambil bedil, dibunuh. Apakah seperti itu ajaran dalam Islam? Tidak. Karena orang kafir di dalam Islam itu ada kafir harbi. Ada kafir zimmi. Ada kafir mu'ahad. Jadi orang kafir di dalam Islam itu macam-macam pembagiannya. Ada orang kafir harbi. Orang kafir harbi adalah orang-orang yang jelas-jelas memerangi Islam. Ini yang berhak untuk dibunuh, itu pun juga ada aturannya. Tidak sembarangan. Yang berhak dibunuh adalah mereka yang betul-betul punya andil. Adapun wanita-wanita, orang-orang kecil, ya. Anak-anak kecil ini tidak berhak. Atau orang yang hadir saat itu sekarang seperti peristiwa bom Bali misalnya. Peristiwa bom Bali seandainya yang dibidik adalah betul-betul orang kafir. Tapi coba, adakah orang Islam yang terbunuh di sana saat itu? Ada enggak? Ada. Ada orang Islam yang terbunuh di sana. Antah dia itu jadi tukang sapu di situ, atau dia itu pas lagi lewat. Gak sengaja lewat situ, kemudian terkena bom dan meninggal. Ketika para pelaku tersebut ditanya, bagaimana dengan orang-orang Islam? Kamu kenapa meledakkan di sana? Itu orang-orang kafir yang ada di sana, orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Orang Australia, orang Amerika. Tapi kan yang ada yang terbunuh, orang Islam di sana. Ya, maaflah. Ya. Subhanallah, enak eh ya. Kok maaf? La zawalu dunya ahwanu indallahi min safki dami muslim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam musnahnya dunia itu lebih ringan di mata Allah daripada tertumpahkannya darah seorang muslim yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya dunia seisinya hancur lebur itu lebih ringan di mata Allah daripada membunuh nyawa seorang muslim Kok kayaknya ringan banget Mohon maaf ya, gak sengaja Ngawur gak sengaja ya. Jadi tidak setiap orang kafir Dia itu langsung serta-merta halal darahnya Kenapa? Karena kafir itu ada yang harbi Ada yang zimmi Ada yang mu'ahad Orang kafir yang zimmi adalah orang kafir yang memiliki perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin untuk tinggal di negeri kaum muslimin dengan aman. Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia memakai paspor, mendapatkan jaminan keamanan untuk tinggal di sini, ini bisa dikategorikan menjadi kafir zimmi. Yang seharusnya tetap dijaga nyawa mereka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejumlah 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda man qatala rajulan min ahli dzimmah barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi lam yajid rihal jannah Orang tersebut tidak akan mencium bau harumnya surga. Subhanallah. Begitulah Islam ayolah ikhwan. Begitulah Islam. Walaupun Islam itu memerangi kekufuran. Walaupun Islam itu memerangi kesyirikan. Tapi Islam itu ada aturannya. Mana orang kafir yang berhak untuk dibunuh. Mana yang tidak. Mencium bau surganya tidak bisa. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi rihaha la yutad min masiratis 70 'aman. Padahal baunya surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Jadi kita melakukan jarak perjalanan 70 tahun itu dari situ sudah tercium harumnya apa? Surga. Orang yang membunuh kafir zim itu tidak bisa mencium harumnya surga. Berarti jaraknya jauh sekali dari surga. Jadi ini tidak setiap orang kafir itu berhak untuk di, uh, ber, tidak setiap orang kafir itu berhak untuk dibunuh. Apalagi seandainya yang dijatuhi fonis kafir itu adalah pemerintah. Sekarang. Mereka, para teroris tadi mengatakan pemerintah Indonesia, pemerintah kafir. Toyib, andai kan kita terima alasannya, argumennya pemerintah kafir. Apakah kemudian ketika Anda memfonis pemerintah kafir, lantas kita itu halal untuk melakukan kudeta saat itu juga? Jawabannya tidak. Para ulama meletakkan syarat-syarat. Membuat rambu-rambu kapan rakyat boleh melakukan kudeta kepada pemerintahnya. Di antara rambu-rambu yang mereka letakkan. Yang pertama. Harus memiliki kekuatan. Yang dengan kekuatan tersebut. Dia bisa memusnahkan pemerintah yang ada. Menghilangkan pemerintah yang ada. Dengan kekuatan yang dia miliki. Dia bisa menghilangkan pemerintah yang ada. Ini yang pertama, punya enggak para teroris tersebut kekuatan itu? Dari dulu enggak punya. Nah, dari dulu pemerintah pakai tank, ini pakai bambu runcing. Nah, ini brand rrrr, habis sekali. Ini pakai klak klak klak door satu, klak klak klak door dua, habis. Ya. Enggak punya kekuatan yang sepadan, sepadan saja tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang-orang yang mati nun sewu mati konyol menjadi korban orang-orang yang tidak mempertimbangkan hal tersebut. Ini persyaratan yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Juwayni dan juga yang lainnya. Kemudian persyaratan yang kedua, jangan sampai timbul mafsadah yang lebih besar daripada mafsadah keberadaan pemerintah itu. Seandainya setelah kudeta Timbul mafsadah yang lebih besar. Hancur-hancuran. Seperti sekarang, lihat saja bagaimana kondisi negara Irak saat ini. Gimana, tenang Irak. Nah, bukan berarti saya sedang membela siapa? Saddam. Saya bukan pembela Saddam ya. Dan saya juga gak pernah belajar di Irak ya. Tapi sekarang, namanya ada pemerintahan. Walaupun itu zalim. Itu lebih baik daripada Suatu negara yang tidak ada Pemerintahnya, kacau balau Dan saya juga bukan termasuk orang yang Membela Soeharto yeah. Tapi sekarang coba bandingkan Banyak orang-orang sekarang di negeri kita ini Yang mengatakan lah Penak temen ya Zamannya Pak Harto Dulu apa-apa murah Bensin murah Kemudian beras murah sekarang wah apa apa larang ya jadi sebelum kita melakukan apa-apa, melakukan kudeta, melakukan reformasi pertimbangkan kira-kira mafsadahnya itu lebih besar atau tidak ini yang kedua kemudian diantara hal yang lain yang perlu kita cermati dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata beliau Selama penelitian saya terhadap kudeta yang dilakukan sepanjang sejarah... ...tidak pernah saya dapatkan hasilnya lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Ini hasil survei yang dilakukan oleh Syekhul Islam yang beliau hidup pada abad ke-7 atau abad ke-8... Jadi dari zaman abad pertama sampai abad ke-8 setiap ada kudeta pasti kata beliau mafsadahnya dan kerusakannya lebih parah dibandingkan sebelum kudeta. Maka kita harus pertimbangkan. Ya Ini pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh mereka yang ingin melakukan kudeta. Jadi tiga pertanyaan penting untuk memberangus ideologi terorisme yaitu ideologi asal konis kafir. Yang pertama apa tadi? Apakah perbuatan keyakinan perkataan itu adalah perbuatan keyakinan dan perkataan yang apa? Yang kufur. Yang kedua apa? Apakah orang tersebut sudah fantas untuk dijatuhi ponis? Kafir. Kemudian yang ketiga apa? Apakah orang kafir itu langsung halal? Apanya? Darahnya. Terakhir catatan penting. Walaupun kita berusaha untuk memerangi tindak ekstrim para pelaku terorisme. Tapi kita juga jangan sampai terjerumus kepada tindak ekstrim asal menuduh orang teroris. Ya, Kalau kita sedang berusaha untuk memerangi tindak ekstrim teroris. Jangan sampai kita terjerumus kepada tindak memfonis orang teroris tanpa alasan karena kenyataannya sekarang face penampilan para teroris itu ternyata juga mirip-mirip dengan kebanyakan yang hadir di sini nah, jadi wah orang kan melihat kan secara lahirnya oh itu kan dengan berjalannya waktu ya para teroris ini berubah menjadi serial beritisnya setiap hari dia itu menghiasi apa Menghiasi televisi atau koran. Dan penampilannya ya sama persis. Jenggot dan pakai jubah. Celananya apa? jingkrang Istrinya apa? Jualannya apa? <laughs> Maaf ya. Akhirnya orang-orang awam menilai. Wah berarti setiap orang yang berpenampilan sama berarti dia itu apa teroris. Nah, ini hati-hati jangan sampai kita terjerumus kepada tindak ekstrem asal menuduh orang apa teroris. karena apa? karena bisa jadi penampilan sama tapi apa ideologi berbeda. ya bisa jadi. sekarang kalau misalnya kita menilai nah, seorang teroris hanya karena berjenggot ada seorang pentolan penyanyi rock terkenal di Indonesia yang punya jenggot, bahkan jenggotnya dikepang. <tahu>, Tahu kan? Apakah kalau misalnya kita menilai seorang itu berdasarkan jenggotnya berarti dia itu apa? Herois. Sekarang kalau misalnya menilai itu hanya berdasarkan celananya yang cingkelang, apakah berarti anak-anak muda yang biasa pakai apa? Celanak jauh 3 per 4. Kan banyak kan yang di alun-alun itu anak-anak pada jogging pakai celanak jauh 3 per 4. Berarti itu apa? Teroris. Ya. Jadi tidak mudah. Dan jangan sampai kita mudah-mudah untuk menilai orang sebagai teroris. Kecuali setelah kita menyelami betul ideologi yang dianut oleh orang tersebut kalau tidak maka kita bisa masuk ke dalam sefirman Allah Subhanahu wa taala wal fitnatu ashaddu minal qatli fitnah itu lebih kejam daripada daripada pembunuhan wallahu taala alam silakan ada yang bertanya